Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ANTV yang berbahagia Seperti biasa kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita Cahaya Hati Alhamdulillah saya sudah sampai di kantor Karet Kuningan Atau kantor Kelurahan Karet Kuningan Dan insyaallah saat ini kita akan berkunjung kepada hamba Allah Yang bernama Pak Misno Yang menurut kabar beliau ini sakit asma yang cukup kronis Mari saja kita secepatnya untuk melihat Surat Rahim ke rumahnya Bapak Bisno. Nama saya Kustia, umur saya 55 tahun. Suami saya, Pak Bisno, penyakitnya asma terus udah puluhan tahun. Terus punya anak lima, yang rumah tangga tiga. Kalau kumah itu sampai nasak benar sampai gak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa gagal, jadi ngurusin bapaknya, jadi repot benar gitu. Kalau pas kumat, yang ngurusin rumah tangga saya sendiri. ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah di rumah, nungguin sakit. Nggak bisa kemana-mana. Jualan nasi, kalau pagi, nasi untuk. Saya bangun jam 1, mulai masak tuh. Sampai selesai jam setengah 5, ngeluar ngelari makanan. Ampun selesai itu, terus sudah selesai ya sudah saya tungguin di situ dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di mana pun berada, insyaAllah di dalam acara yang sangat kita nanti nantikan, yaitu Cahaya Hati. Seperti biasa, saya akan selalu berjalan dan selalu berjalan terus untuk bersilaturahim, mengunjungi hamba-hamba Allah yang seperti halnya. Ujian demi ujian Allah berikan dengan perbedaan Ataupun beda-beda Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya Seperti hanya saat ini Alhamdulillah kita akan berkunjung Ataupun bersilaturahim kepada seorang hamba Allah Bapak Misno Yang usianya sekitar 60 lebih Subhanallah Namun Allah tidak akan pernah berhenti Menguji hamba-hambanya tanpa melihat umur Tanpa melihat usia Tanpa melihat apapun siapa dia Dan kenapa dia Itu semuanya Allah berikan ujian Sesuka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan yang sangat berbahagia Bapak Misno ini Subhanallah menderita Yang disebut dengan asma yang sangat kronis Dan Subhanallah dengan ketabahan Dan keyakinan Yang dia rasakan Semuanya akan membuat kagum apa-apa yang dia katakan dan apa-apa yang dia rasakan. Kenapa? Sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummi sayang berbahagia, mari kita sama-sama untuk mengunjunginya. dengan rumahnya Pak Misno oh ini Pak Misno ya iya ya. ya, assalamualaikum apa kabar pak salam ya assalamualaikum bu alhamdulillah <laughs> silahkan duduk terima kasih Pak waktu istirahat begini datang mungkin mengganggu istirahat Bapak sama Ibu ya di sini Satu <laughs> ya, ya. Alhamdulillah, oh, ya, Alhamdulillah saya juga senang-senang sekali bisa silaturahim sama Bapak sama Ibu di sini hmm. karena saya dengar-dengar kalau Bapak ini ya Bu ya sudah lama eh, asma kronis begitu ya kalau boleh tahu sudah sejak kapan Pak sakitnya ini Pak? Iya sekitar lima belas tahunan, lima tahunan. Tapi saat ini baru merasa semakin berat ya, begitu ya. Iya, tadinya masih, ya, ya, masih... Tapi... ya begitu, cuma bisa kerja gitu. Iya, iya. Ya. Pulang kerja, itu ngos-ngosin gas gitu apa namanya? Oh, nafasnya. Bisa, kalau ya. dulu masih suka kerja begitu ya. ya. Tapi pulang sakit. Tapi kalau sekarang ini masih bisa kerja nggak pak? Iya masih cuman waktunya pulang-pulang oh begitu kalau udah terasa oh udah terasa sak ya, gitu ya tuh, hos -hos oh, oh iya itu. dengan ya. uap langsung di oksigen dan ada alatnya juga langsung untuk ini ya iya terus akan kemendingan gitu kalau udah luar iya itu setiap hari terasanya atau bagaimana Pak iya kalau sekarang sekarang ini sering kalau oh, biar sama. dulu sih enggak gitu ya, iya iya garis tali oh kalau, kalau dulu begitu ya, ya sekarang Makin siang malam sekarang siang malam terasa begitu ya biasanya kan kalau udara dingin baru terasa ini enggak gitu, panas ya, enggak dingin, enggak panas terasa kalau aja gitu datang dateng aja, aja langsung ya. begitu ya sementara e, ibu sendiri kalau dalam keadaan bapak sakit apa nih Bu laksanakan apa cepat siapkan alat atau bagaimana? Oh, disiapin tinggal sendiri aja langsung pasang begitu ya. Obatnya sudah dimasukkan semuanya. ya terus kan periksa ke dokter selalu begitu ya. Iya, kedatangan Oh, di di ini juga di uap juga ya, ke dokter juga di kasih obat. Tolak. Iya, 2006 pernah ke di rumah sakit Pakatan Laku keminggu oh gitu dirawat ya, di sana ya dirawat. iya iya iya hmm, tapi Alhamdulillah istilahnya bisa sehat lagi begitu semakin parah semakin parah terus maaf sehari-hari gitu sekarang eh, mungkin Bapak kan jarang bekerja ya karena mungkin sekarang ini dalam badan sakit ya. begitu ya, mas, jarang masuk itu kalau ya. lagi lah, kumat bener-benernya enggak masuk kalau masih agak dipaksakan untuk amin, kerja, ya. ya kalau ibu sendiri bagaimana? Mungkin kalau bapak lagi istirahat bagaimana? Ibu tetap mungkin kerja juga ya? Iya saya sih kerjanya di dapur. Kerjanya di dapur. Ya. Di selain itu sampingan ibu mungkin jualan apa? Jualan nasi. Oh jualan nasi apa bu? Oh. Oh, nasi apa, bu? Oh. nasi weduk sama ya. Iya um, jam jam berapa oh. ibu keluar dari rumah itu hmm. kalau pagi? Sebelum setengah lima sudah? Beres tuh di samping lurahan Oh beres-beres di sana Jadi mungkin sebelum setengah lima sudah siap dong di sana? Sebelum saya sudah bangun Jam satu sudah menyiapkan diri Jam satu saya sudah masuk ke dapur, masak masak Oh jam satu sudah masak nasinya segala macam Dalam akun sudah berapi Iya yeah. Baru jam lima sudah di sana. Iya. Subhanallah. Jadi jam satu sudah siap-siap. Enak-enak siap. orang tidur hmm. saya udah mau. Ya? untuk menyiapkan ba -ba dagangan gitu iya. ya. Jam satu itu baru jam setengah lima mungkin setelah sholat subuh lah mereka baru pada datang gitu ya. Pada subuh baru angkut-angkut makanan ke depan. Ke depan nanti di depan sana kantor kelurahan tadi. Iya. Iya, ya, iya. Jadi kalau sudah terbit matahari mungkin sampai jam berapa itu jualannya? Iya jam sembilan. Benar. Alhamdulillah cukup ya. <laughs> iya, abis, abisnya abis, abis, abis, abis. abis udah pulang. Tapi rata-ratanya biasanya habis ya barangnya, okay. nggak tentu ya. Hmm. Iya, ya. Sementara kan obat seperti untuk oksigen sama obat yang untuk uap itu kan selalu disiapkan. Iya, sama, iya. Selalu asal nah, mau habis ya. beli asal As abis, beli. beli gitu. Tapi alhamdulillah selama ini Rizky selalu aja udah untuk membeli obatnya ya. Anak-anak obat habis ya. anak, anak, anak, anak -anak Oh gitu, minta. Alhamdulillah anak juga memberi gitu ya semuanya. Alhamdulillah. Ya. Iya iya sementara sekarang ini uh, keinginan mungkin kalau mau semua pasti ada ya. Ya kalau biasanya sebelum merasa ada ataupun penyakit ini datang ataupun sampai kronis pekerjaan Bapak ini siap sehari-harinya apa, Pak? Klinis servis, klinis servis di salah satu perusahaan klinis gitu ya. Uh, iya iya salah satu. Jadi subhanallah kerja di sana Di situ sudah 25 tahun 15 tahun. Iya, tapi sekarang mungkin karena seperti ini mungkin kalau datang pun cepat pulang karena kalau sudah terasa begitu ya. Iya seperti itu. Tapi kalau seandainya sembuh total bagus, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Wah, ketep, tambah tetap tambah giat dong kerjanya. Masih kerja terus. Alhamdulillah. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya ya keluarga lah hmm. sementara ibu bapak anak ada tinggal di sini udah ah, pada masih ada masih ada masih ada dua, dua yang anak lima anak lima iya yang ya. udah keluarga tiga iya yang, yang belum dua yang dua berarti masih ada tanggung jawab dua ya, anak ya. lagi gitu ya jadi untuk dibesarkan untuk diteruskan untuk dinikahkan juga mungkin ya, nantinya kan dicarikan jodohnya swt ya. iya iya iya hmm. Jadi selama ini tinggal di sini sudah berapa lama? Sudah lama juga ya. Sudah lama juga. Iya, mudah-mudahan aja semuanya diberikan oleh Allah swt kelancaran dan kebaikan. Iya, iya. tempat juga kontrak. Oh di tempat oh, di sini. Kontrak bukan. Oh tempat ini kontrak juga ya? Permulaan bayarnya ya. Iya, Pak. Hmm. Saya sebagai rt di sini rt 06 enam, emang saya lihat warga saya yang namanya Bapak Mischno, istrinya Bukas Kostia, saya prihatin sekali lihat mereka. Cuman saya juga namanya saya juga sama-sama orang pengontrak di pengontrak, kisah itu sudah lama. Selama saya jabat sebagai RT, saya sudah tiga periode sebelum juga mereka sudah bersama-sama saya juga di sini mereka sakitnya yaitu enggak enggak sembuh-sembuh jadi sering kumat kadang kalau lagi kumat saya sendiri melihat itu enggak tega seolah-olah tuh kayak mau diambil yang kuasa tapi Alhamdulillah mungkin berkat doa-doanya anak-anaknya atau keluarganya memohon sama yang kuasa di panjangan umur ya Alhamdulillah sampai sekarang sedangkan yang saya lihat sendiri mereka sudah berobat, ya kemana juga yang saya tahu ke rumah sakit, ya udah Yang lain juga saya juga tahu, udah Belum yang saya nggak tahu kemana, saya nggak tahu dia pergi obat. Hmm. Terus ibunya juga berusaha dagang. Jam 1 malam sudah mulai bangun masak untuk kewajiban mereka. Karena dia juga membayar kontrakan, rumahnya masih ngontrak. Anak-anaknya juga yang saya lihat sendiri yang belum begitu mampu semua untuk mendirikan keluarga sendiri aja mas repot Apalagi bantu sama orang tuanya Jadi saya mohon Misal ada dermawan yang bisa membantu mereka tolonglah Bantu mereka Saya cuman hanya bisa berdoa bantunya sama mereka Kalau lagi kumat itu tabung tabung sambungan nafas ini biar tengah malam pun anak-anaknya yang mencarikan kerana melihat orang tuanya sendiri kalau sudah nafas saya sendiri enggak tega, benar-benar tidak tega lihat mereka itu. ya mudah-mudahan Allah itu bisa mengambil penyakitnya Bapak Misno ini dan mohon bantuan doa dari semua dermawan atau Rekan-rekan saudara-saudaraku Tolonglah bantu doa mereka Biar cepat sembuh Biar binda, bisa usaha Bantu istrinya Sementara ini Dalam keadaan istilahnya Sakit kronis gitu, Selalu mungkin Ada perasaan enggak Pertanyaan Ya Allah Kapan saya sembuh Selalu begitu enggak Ataupun ya, ya. Ada rasa ya, putus ya asa atau... ya, terus, ya. Ya. Ini terlalu Abis sholat, sholat, sholat. sholat gitu, Terus Ya. Itu, berdoa supaya cepat sembuh, gitu. Ya selalu minta pada Allah gitu ya. dan selama ini ada nggak pertanyaan, kalau Allah nggak mengabulkan doa gitu atau bagaimana atau ikhlas saja yang penting berdoa. Ya cuma yang penting berdoa kita ya. dikabulkan atau tahu nggak? <laughs> iya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting bahawa tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Semuanya doa ini akan dikabulkan, apapun yang dipinta. Kenapa? Jangankan untuk membuang penyakit yang ada di dalam diri Bapak, begitu ya. Apapun apabila Allah menghendaki, itu mesti akan terjadi. Oh iya, kalimatnya idha aradallahu syai'an ayyakulalahukun fayakun. Kalau seandainya Allah ingin menyadikan sesuatu ini untuk terjadi, terjadi. Jika Allah memang menjauhkan penyakit yang ada di dalam diri Bapak, pasti akan jauh. Istilahnya benar Apa yang disampaikan oleh Bapak Pokoknya saya doa Samping doa ya ikhtiar Sudah dengan memberikan obat Juga ke dokter juga Dan yang ketiga jangan lupa tawakal dan sabar Sabar dalam berdoa Juga ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Itu modal utamanya Kalau berdoa juga tidak ikhlas Ya tidak akan dikabulkan Ya ikhlas dengan apa yang didapatkan Setelah itu berdoa penuh dengan keyakinan Dan tawakal kepada Allah Insya Allah apa apa yang dirasakan ini akan terasa nikmat karena dibuang oleh Allah penyakit yang dirasakan oleh bapak misalnya ini ya kita akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa insya Allah Allah kabulkan doa kita bukak ya mari sama-sama untuk beristighfar terlebih dahulu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahul Rahmanul Rahim Allahumma Callyal Muhammad wa Ala Ali Muhammad Allahumma Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Ya Rabbana Engkau lah yang maha pengasih Engkau lah yang maha penyayang Ya Allah kasihanilah kami Sayangilah kami Ya Allah Ya Rabbana Tanamkan di hati kami khususnya Di hati Bapak Misra dan istrinya Kesabaran, ketabahan dan keikhlasan Ketika menerima apapun yang dirasakannya Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Lihatlah hambamu yang sangat mencintaimu Bapa Misno yang telah sadar ketika mendapatkan rasa sakit yang diberitanya Ya Allah Asmakranis yang diberitanya Semuanya akan hizirna, akan hilang ketika kau katakan sembuhlah engkau wahai Bapak Misno Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin Sesungguhnya segala hal yang ada di muka bumi ini atas kodok kodarmu Maka kesembuhan daripada hambamu Bapak Misno yang sangat mencintai mu Kesembuhan Bapak Misno pun ada di dalam genggamanmu ya Allah Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimim Ya Azizu, Ya Ghaffat Engkau lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam jiwa-jiwa hambamu Amin. Ya Allah, Ya Rabbana, Amin. lihatlah Bapak Bisno, Amin. Berikanlah kepada Bapak Bisno ketabahan, kesadaran, keikhlasan dan Amin. keyakinan Bahawa penyakitnya akan sembuh Bahawa penyakitnya akan sembuh Sesungguhnya di dalam Al-Quran Fa'idah maridtu fahuwa yashfi'in Sesungguhnya siapapun yang ada dalam keadaan sakit Amin. Siapapun pasti penyembuhnya adalah engkau satu-satunya ya Allah Amin. Kami yakin dengan permohonan yang kami pinta Amin. Pada kesempatan hari ini Amin. Pasti engkau akan kabulkan Amin. Dan engkau akan sembuhkan penyakitnya yang diderita oleh Bapak Misno Amin. Ataupun engkau akan berikan kesadaran yang sangat kuat Terhadap keluarga Bapak Misra Rabbana ana. Amin. istajib doa'ana Istajib doa'ana Ya Allah kabulkan permohonan kami Amin. Kabulkan doa kami Amin. Dengarkanlah Dengarkanlah doa hambamu ya Allah Amin. Kabulkan doa hambamu ya Rabbana Amin. Rabbana atina fi dunia hasana Amin. Wa fil akhirati hasana tawakina agabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala ala mursalim Walhamdulillahirrabbilalamin Insya Allah Pak Misno selalu sabar Ibu juga selalu sabar Insya Allah semuanya hikmahnya sangat besar Yang Allah berikan untuk keluarga Bapak Misno Insya Allah Sabar Bapak Misno Tabah dan Insya Allah Suatu keberkahan dan kesuksesan Bukan hanya sekedar di dunia Tapi sukses di akhirat Karena kesabaran yang selalu ada di jiwa Pak Misno ini Ya yeah. Ibu Misno, ya Mbak Misno. Ini saya ada titipan dari Antep Peduli. Ya. ya, mohon diterima titipan ini dan insya Allah bermanfaat. Silahkan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Ibu Misno dan Mbak Misno. Iya, mohon diterima Ibu. Iya, iya sama-sama. Iya, terima sama kasih banyak Allah. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Untuk berada penyakit sila. Amin, insya Allah, ya. Dan langsung saja saya juga mohon pamit ya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bertemu ya. lagi ya Bu ya Pak ya Mari Alhamdulillah Sama-sama <laughs> <Alhamdulillah>, dan... <laughs> mari insya Allah Mari ya. Assalamualaikum Pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah kita baru saja berkunjung ke rumah hamba Allah Bapak Misno Dan Subhanallah Cobalah buka hati nurani kita Apa-apa yang telah kita lihat Dari berbagai macam kehidupan Yang ada di muka bumi ini Salah satunya Kita pandang dengan nurani kita Bagaimana kehidupan Bapak Misno Subhanallah Kehidupan Bapak Misno ini Kalau kita lihat Ternyata mencerminkan sosok manusia Laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab Tanggung jawab Dilihat dia sebagai kepala keluarga Tanggung jawab dia sebagai pekerja Buktinya apa? Walaupun dalam keadaan sakit yang sangat parah Dinamakan ataupun disebutnya saja dengan mengatakan asma kronis Tapi subhanallah Pagi dia tetap bekerja Walaupun dia tahu kalau sesungguhnya Mungkin dia tidak akan sampai tuntas bekerja Dan ternyata memang demikian Subhanallah Walaupun dia bekerja Tapi penyakit itu ataupun ujian itu tetap saja datang Walaupun dengan setengah hari Lalu dia kembali pulang ke rumahnya Namun Allah melihat kesungguhan daripada Bapak Misra ini Bekerja dan pekerjaan yang dia lakukan Tanpa melihat apa yang dideritanya Kenapa? Bukan hanya sekedar dia namanya tahawur Ataupun apa tahawur ini Tahawur ini yang istilahnya Punten kalimatnya tahawur adalah orang yang tidak tahu diri Bukan Namun dia tahu dirinya dalam keadaan sakit Namun merasa tanggung jawab demi keluarga Dan bekerja merupakan ibadah Maka beliau pun keluar untuk mencari nafkah Dan subhanallah Yang lebih utama dan luar biasa lagi Ternyata kalimat yang terindah yang selalu diucapkan oleh dia Dengan mengatakan Saya pun selalu mohon kepada Allah Meminta kepada Allah Berdoa kepada Allah Dengan penuh keyakinan Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik untuk diri dia kata Pak misra tadi. Subhanallah. Insyaallah siapapun yang melihat tayangan ini sangguplah kiranya untuk lebih mensyukuri dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, rezeki dan tugas masing-masing yang kita emban. Dan insyaallah semuanya yang menyaksikan tayangan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khair ala husnul Lakumini al-hubuwa doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.